Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban wa ma katheena sayyid al-waahihi wa rabbina wa ta'ala wa salatu wassalamu ala alihi al-muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sawa lafiyhi bi sadrihi la yawmin nabaa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Atas sejarah nikmat yang karunia yang melimpahkan lempahkan kepada kita Nikmat yang sangat, amat, banyak Nikmat yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan Nikmat yang senantiasa menyertai derak langkah kita dan detakkan jantung kita Dan nikmat yang harus kita syukuri pada malam hari ini adalah kesempatan beribadah Kesempatan bertakur Di saat Kawan-kawan kita atau rekan-rekan kerja kita sudah menuju ke rumahnya masing-masing kita masih luangkan waktu untuk mempelajari ilmu Allah, untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adilin sekalian tidak ada yang gratis Allah akan bayar dan Allah akan berikan pahala kepada antum semua Insyaallah Taala. Haleluya dan Subhanallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa berturut kepada kedua kita usaha anak kita Rasulullah SAW serta para keluarga beliau, para sahabat sahabat beliau dan orang-orang isitulah berjaman di bawah bawah sunnah beliau sampai hari kiamat telah. Kita kembali bersama sebuah kajian yang bertujuan untuk menyadarkan kita melembutkan hati kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ala inna al-jasada mudhah idza salaha salahal al kullu, wa idza fasada -fasad al-jasad kullu ala wahia al qaulu kataqilan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya di dalam jasad manusia ada tumbal daging jika dari itu baik, maka baiklah tubuh anggota tubuh kita. Dan apabila daging itu buruk, maka buruklah semua anggota tubuh kita. Mata akan buruk, telinga akan rusak, tangan dan kaki akan bermasal kepada Allah Subhanahu Wataala. Hadirin, segumpal daging ini adalah inti dari diri kita dan Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan ala wahi al-kholbu Alhamdulillah segumpal daging itu adalah kolbu kolbu memiliki peran yang sangat besar seluruh pancar umrah kita dan anggota tubuh kita sangat tergantung dengan kolbu sangat tergantung dengan hati kita dan salah satu sabda. Jadi sahabat kepada Nabi kita Rasulullah untuk meluluhkan hati ini adalah hadis Abdullah bin Umar dari Al Imam Mujahid Abdullah bin Umar radhiyallahu taala muhuam mengatakan: "Aku Rasulullah SAW diman kini Nabi SAW pernah memegang pundakku, hebat beliau. Fakar, maka Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar pun kehidupan seakan-akan atau amil sami wahai ibn jadilah engkau di dalam dunia ini seolah-olah orang yang asing ka'annaka gari jadilah engkau seperti orang yang asing atau abirus sami atau seolah-olah Seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan jauh, seorang yang berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, terus demikian. Wauqnaq takafi ahlin kubur dan bergabunglah ke dalam penghuni-penghuni kubur anggap dirimu termasuk ke dalam penghuni kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Kembali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah kiat sukses di dunia maupun di akhirat. Kembali beliau menjelaskan sebuah kunci kebahagiaan kembali beliau memberikan sebuah resep untuk mengobati hati kita. Jika kita ingin memperbaiki hati kita, kunci dunia adalah an Maka hiduplah di dunia seakan-akan kita adalah orang yang asing. Au ar atau seorang pengembara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari perintah ini? Apa makna dari resep ini? Mari kita simak apa penjelasan para ulama kita saat membedah hadis yang mulia ini. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tegas Nabi menjelaskan bahwa pola pikir yang akan membuat kita sukses di dunia maupun di akhirat adalah pola pikir bahwa kita adalah seorang pengembara. Kita adalah orang asing di dunia Apa maknanya? Makna yang pertama kata para ulama Bahwa seorang muslim Orientasinya adalah orang saksi akhirah. Orientasinya adalah akhirat Ini adalah tujuan hidupnya Kenapa demikian? Karena ketika kita merasa seorang pengembara ketika kita hidup di dunia ketika kita merasa asing ketika kita berada di dunia maka di waktu yang sama kita menyadari bahwa ini bukan kampung halaman kita ini bukan rumah kita dan di detik itulah kita sadar bahwa ada di surga kampung halaman kita adalah akhir dan ini bukan omong kosong hadirin sekalian, saya ingin bertanya di mana tempat tinggal seorang anak manusia pertama kali? Bapak kita tinggal di mana hadirin? Surga. Nabi Adam as berada di Surga. Oleh karena itu, ketika ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantahkan oleh umat manusia, Nabi saw menjelaskan hakikat tersebut pun tidak menyakakan nakal barik. Hiduplah di dunia seakan-akan orang asing, karena ini bukan tempat tinggal Anda. Ini bukan tempat tinggal anda, tempat tinggal anda surga. Awak diru stabil. Atau jadilah seperti orang yang sedang mengembara. sebagai para sebagai seorang pengembara. Karena tempat tinggal anda di surga, ayah anda itu berada di surga. Lalu diturunkan Allah swt di dunia, bukan sebagai tempat tinggal. namun karena salah satu konsekuensi dari kesalahan dan kehilafan yang dilakukan oleh Nabi Nabi Adam kok anak cucunya betah di sini ini kan tanda tanya besar coba kita kaitkan dengan hadis pertama kita adzannya si junul mu'min dunia itu penjara bagi seorang mu'min ini penjara tempat tinggal kita bukan di sini, tempat kita tinggal kita di surga. Lahum jannat dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang beriman akan mendapatkan surga. Maka itu adalah kampung halaman kita. Itu adalah orientasi kita. Itu adalah tujuan hidup kita. Itu adalah cita-cita kita. Makanya ketika salah seorang sahabat ditanya oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau inginkan? Beliau hanya menjawab, "Uridu du muropak watakafir jannah. Keinginanku cuma satu Rasul menemani engkau di surga. Sebab mereka sadar, ini bukan tempat tinggal mereka. Ini hanya tempat terakhir. Ini adalah sebuah tempat atau sebuah negeri di mana kita hanya berada sementara. Dan kita akan kembali melakukan perjalanan panjang menuju surga. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berpikir bahwa ini adalah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita ada di akhirat kelak. Maka kata para ulama, seorang mukmin yang sejati, dia pasti memendam kerinduan kepada akhirat. Coba tanya diri kita dulu, pernah tidak kita merindukan akhirat? Atau justru pola pikir kita adalah hidup selama-lamanya di dunia. Karena itu yang terjadi jangan berharap bahagia di dunia walaupun di akhirat. Seorang mukmin yang sejati itu tidak tenang dalam arti dia tidak nyaman ketika kita ketika dia berada di dunia. Seindah apapun fasilitas dunia, semewah apapun kehidupan dunia yang ia rasakan, sebagaimana ketika kita sedang safar. Ketika kita sedang bertamu di negeri orang, kita tidak akan bisa merasakan kenyamanan kampung halaman di sana. Begitu juga dengan seorang mu'min di dunia. Makanya Fudail bin Iyad pernah mengatakan, Al-mu'min di dunia mahmumun hazin. Orang beriman ketika berada di dunia, itu senantiasa tidak bisa dipisahkan dengan kesedihan. Tidak pernah bisa dipisahkan dengan ketidaknyamanan. Kenapa dia sedih? Bukan karena dia tidak bahagia di dunia. Tetapi kesedihan seorang musafir. Kesedihan seorang pengembara yang jauh dari kampung halamannya, Yang ingin pulang. Harus ada pola pikir di dalam hati kita. Kita ingin pulang ke sana. Kalau tidak, maka iman kita diragukan. Segemerlap apapun kehidupan dunia, kita tidak boleh kehilangan jati diri ini. Tempat kita bukan di sini hadirin sekalian, tempat kita di surga. Makanya kan konsep Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang mukmin apa sih? Surat Al-Kotob ayat 77 apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Wa bertagi di maksa Allahu dar akhirah, walasansa nasibak min al dunia. Ini konsep seorang mukmin. Karena seorang mukmin meyakini bahwa Dunia adalah tempat transit, bukan tempat tinggal. Ini adalah konsep seorang mukmin karena dia meyakini bahwa kampung halamannya adalah akhirat. Dia hanyalah seorang pengembara di dunia. Maka hatinya selalu terpaut kepada akhirat. Hatinya selalu merindukan akhirat. Maka kontraknya, wabshadi fi maqataq Allah dar al-Azizah, walatamta nasibakamir dunia dan carilah kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada anda dan jangan lupakan bagian anda dari dunia Allah. Saya tak pernah mengamalkan ayat ini. Ayat ini sering kita dengar, tapi pahamkan kita artinya. Allah berfirman sekali lagi dan carilah. Apa yang Allah janjikan dari kehidupan akhirat. Dan jangan lupakan dunia. Jangan lupakan bagian ada dari dunia. Ini konsep kita dalam hidup. Apa sih maknanya hadirin? Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Maknanya. Seorang mu'min pikirannya selalu berorientasi akhir. Pikirannya selalu terpaut ke kampung halamannya. Setiap saat dia ingat rumahnya. Setiap saat dia ingat kampung halamannya. Setiap saat dia ingat negeri akhirat. Oleh karena itu setiap derap langkahnya selalu orientasinya akhirat. Saking fokusnya dalam mencari akhirat maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dia wala tansa natibaka minat dunia eh anda gak boleh lupa loh bagian anda dari dunia oke okay. pola pikir anda boleh ke akhirat tapi ingat dunia juga jangan dilupakan saya akan berikan analogi sederhana saya ingin bertanya saya kan punya anak kecil di rumah atau anak ABG lah di rumah atau adik yang masih dengan euforia remajanya ketika misalnya anak kita atau keponakan kita ada adik kita ingin pergi main futsal di weekend misalnya hari Sabtu, dia ingin pergi main futsal dia keluar dari rumah mbakda asal, karena dia akan main dari jam 5 sampai jam 8 misalnya Ketika misalnya anak kita atau keponakan kita atau adik kita minta izin untuk keluar rumah pada jam tersebut, kira-kira apa pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tuanya, oleh kita, atau oleh kakaknya, atau omnya saat melepas kepergian anak, keponakan, atau adik tersebut? Biasanya bilang apa? Hati-hati ya. Terus apa lagi selain hati-hati? Hah? dia akan main dari jam 5 sampai jam 8. Kira-kira orang tua di Jakarta akan bilang apa? Hah? Apa? Jangan lupa salat maghrib ya. Oh, ya, kan dia mau main dari jam dari jam berapa? Dari jam 5 sampai jam 8, maka kita akan mati-mati. Eh, jangan salat maghrib ya. Menurut antum bagus enggak masa seperti itu? Hah? Orang tua yang baik apa tidak? Bagus. Tapi itu bukan level orang beriman. Orang beriman memiliki level lebih tinggi lagi. Ini sahron Allah wala tan sama siba kemina dunia. Orang beriman justru yang perlu kita ingatkan itu dunianya, bukan akhiratnya. Karena akhirat nggak perlu diingetin lagi. Orientasinya selalu akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Jadi seharusnya level kita orang tua ketika melihat anaknya orang tua tuh bilang, nah jangan baca Quran terus, kamu tuh perlu main. Saya lihat dari pagi sampai sore kamu megang terus mushaf, kamu perlu main. Nah walatamsan nasibah kamilah dunia, jangan lupa bagianmu dari dunia. Nah ibu lihat tuh kamu mantengin aja tv dakwah. Ini udah jam berapa? Saya ngelihat kamu tuh dari jam 7 pagi, lalu nanti pergi ke masjid sholat duhur, lalu nanti nonton kajian lagi kajian siang, lalu nanti pergi ke masjid sholat asar, lalu ikutin kajian sore. Ayo dong main dong sama teman-teman kamu. Kamu kan juga butuh istirahat, butuh olahraga, butuh refreshing, walatansanasi, bakat minat dunia. Jangan anda lupakan bagianmu dari dunia. Nah, kak, ibu lihat kamu tuh terlalu banyak tahajud tadi ibu kaget bangun jam 1 kamu sudah ruku lalu ibu tidur lagi ibu bangun nyiapin sahur buat bapakmu kamu masih ruku jadi ruku jam 1 ruku lagi nah kamu butuh tidur wala kangsa nasibah kami na dunia jangan lupakan bagianmu dari dunia ada waktunya tagut ada waktunya tidur tidur loh Jagat fisikmu, itu mata butuh istirahat Mata kamu udah cepu. Nah, besok jangan puasa ya Teman ini ibu makan siang di luar Ini ibu lihat kamu tuh puasa Terus kerjaannya Itu tubuh kamu tuh udah kurus kering Kamu harus makan Pokoknya ibu gak mau tahu. Kan kata pak ustadz, kalau Ibu sudah minta batalkan puasa kamu harus batalkan sebagai anak maka nam, besok ikut kuliner dengan ibu walantsan nanti bakamira dunia jangan anda lupakan bagianmu dari dunia anak siakan seperti itu hadirin sekalian Allah itu yang perlu diingatkan kepada orang-orang yang bermain di level iman. Allah tidak mengatakan, jangan lupakan bagianmu dari akhirat. Nggak ada loh ayat seperti itu. Yang ada adalah, walatan sanati bakamina dunia. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kenapa? Karena ini orang beriman. Dia merasa waris, dia merasa pengembara di dunia yang panah ini. Maka orientasinya akhirat, akhirat, akhirat, akhirat. Akhirnya lupa waktu. Sangking asiknya. Makanya ulama mengatakan, Allah. Lazawuka, baukal ilmi, hak kataju awalan, watwatan saan nak kataju. Anda tidak pernah, anda tidak akan pernah merasakan nikmatnya ilmu sampai anda belajar dalam kondisi lapar dan anda lupa bahawa anda sedang lapar. Kalau belum sampai level itu, jangan berharap merasakan nikmatnya ilmu. Karena sama persis loh. Makanya orang-orang beriman itu. Akhirnya kholik gitu loh. Sama seperti kholik. Orang yang kholik itu lupa makan, lupa minum, lupa santai. Kerjanya belajar, eh, kerjanya kerja, kerja, kerja, dan kerja. Target, target, dan target. Tender, tender, dan tender. Akhirnya dia lupa, lupa waktu dengan istri. Dia lupa bermain dengan anak-anak. Dia lupa makan, dia penambah. Dia lupa minum, dia lupa rehat Dia lupa rekreasi. Itu yang terjadi dan dialami oleh Orang-orang bertakwa Sehingga dalam tanda putih Allah merasa perlu Untuk mengingatkan mereka Walasan sanasi batamina dunia Jangan lupakan bagianmu dari dunia Tubuhmu punya hak Matamu punya hak lambungmu punya hak Kakimu punya hak Jangan lupakan itu dan ini bukan ista'pan jempol belakang, kalau ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Ini sudah dibuktikan oleh para sahabat, para allahul karim. Siapa yang lupa dengan apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Auf ah. ketika beliau berhadapan dengan Nabi saw. Lalu Nabi saw bersabda, "Iqraul Quran di Syahar." Hatamkan Al-Quran dalam waktu Satu bulan Apa jawab beliau Ya Rasulullah kelamaan Aku punya Kemampuan Lebih cepat dari itu Sebulan kelamaan Dan kata Nabi Ya sudah hatamkan dalam waktu 20 hari ya Allah Ya Nabi kelamaan Sampai Nabi Menyebutkan Sebuah batas maksimal layak kuhu maniak rohu biakali min salah tidak akan bisa menpedaguri orang yang menghaturkan Al Quran kurang kurang dari tiga hari maka dengan terpaksa Abdullah bin Amr bin As menghaturkan Al Quran selama tiga hari sekali lagi dengan dalam tanda petik Terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena sebelumnya ia menghafalkan Al-Quran sekali dalam sehari. Hadis ini faham. Dapat Imam Ahmad. dapat Imam Abu Dawud. Makanya dilombir terus. Sekali dalam sehari. Jadi Abdullah bin Amr bin Auf menghafalkan Al-Quran tiga hari sekali itu awalnya sedikit dipaksa oleh nabi. Nah, sama dengan saya saya juga kepaksa bacanya. iya karena kita dulu enggak hatam hafal Akhirnya ketika dikasih uh, dikasih jatuh tempo atau ditekan oleh suara-suara pe maka kita menghafalkan. Mereka punya target lebih banyak dari itu. Maka nabi bilang kurangi dosis Anda. Ini ya, tepat. Wala tanthana thi si baka minad dunya. Enggak bisa dong baca mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam sehari enggak bisa dirutinkan. Lalu bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan kehidupan Anda? Makanya rukhsah keringanan mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan enggak boleh. Di antara hikmahnya apa? Karena kita punya waktu untuk dunia. Enggak bisa setiap saat baca Quran. Tidak boleh, Anda harus memberikan hak istri Anda, hak anak Anda, hak tubuh Anda. Anda harus repreting, Anda harus istirahat. Tidak bisa baca sekali dalam sehari. Maka tidak bisa. Netnya, tiga hari sekali. Allahu Akbar. Walatang-tangati, wa'ala minah dunia. Abu Abu Darda. Kita tahu bersama bagaimana Salman Al Farisi mendatangi rumah sahabatnya dan saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bertemu atau begitu sampai di depan rumah Abu Darda, maka beliau bertemu dengan istri beliau atau istri Abu Darda, si Ummu Darda. Dan Ummu Darda terlihat lusuh, pucat, tidak berhias. Pakainya seadanya Lalu Salman bertanya Umud Arda kenapa pakaianmu demikian Kenapa di rumah itu gak e, Menjaga penampilan Apa kata Umud Arda, Saudaramu Sudah tidak butuh dengan dunia Artinya apa Buat apa saya tampil cantik Di hadapan Abu Darda Orang Abu Darda gak pernah nyentuh saya kok Orang Abu Darda tidak pernah ngelirik saya Jangankan berhubungan dengan saya nyentuh saja tidak melirik saja tidak kerjaannya hanya baca Quran sholat, tahajud puasa Abu Darda itu sholat lainnya itu mulai dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh setiap hari Isya sampai menjelang subuh Isya menjelang subuh dan itu mungkin lalu di siang harinya dia puasa kapan nyentuh istrinya padahal Istrinya itu wanita yang sangat cantik kadisentil sangat katanya akal kadisentil istrinya makanya umurnya mengatakan untuk apa saya dandan untuk untuk apa saya tampil cantik orang saya nggak pernah dilihat oleh suami saya kerjanya baca Quran puasa kemuleng baca Quran Zikir. puasa kemuleng Boleh saya masuk? Ya silahkan masuk. Bertemu dengan Abu Dharna. Dan ternyata benar Abu Dharna sedang puasa sunnah. Tapi Abu Dharna tidak melupakan hak saudaranya. Semangat. Kedatangan tamu dia semangat. Walaupun dia sedang puasa. Tamunya itu disuguhkan makanan yang enak-enak. Karena sudah akhirat orientis. Mereka itu generasi yang hatinya akhirat. Jadi walaupun mereka tidak puasa Tamu tetap dijamu dengan enak, beda dengan kita. Kita puasa, tamu dipaksa puasa juga pas yang itu. Mohon maaf nggak masalah apa apa saya lagi puasa. Gak apa hubungannya. Ini tamu punya hak kok. Anda puasa puasa aja. Tamu makan siang. Abu Darda siapkan makan siang yang enak. Itu dijamu makanlah Abu Darda. Terus kata Salman apa? Saya tidak akan makan sampai engkau juga makan bersama saya. Anto nggak makan saya nggak makan bingung deh. kenapa Salman memaksa demikian Salman ingin mengajarkan Abu Darda ada waktunya anda puasa ada waktunya anda melayangi tamu. tidak bisa begitu saat kan saat ada waktunya tidak bisa puasa terus ada waktunya anda memenuhi hak istri anda ada waktunya anda makan bareng dengan istri tidak bisa puasa terus saya tidak puasa anda, ya, engkau tidak makan, saya tidak makan Akhirnya karena ini tamu dan menjamu itu wajib dan ini adalah puasa sunnah maka Abu Darda mau tidak mau membatalkan puasanya. Subhanallah. Jadi mereka itu itu bukan disuruh puasa justru sebaliknya disuruh membatalkan puasa itu orientasi mereka itu kehidupan pada generasi para sahabat bukan di di ojek ojek di rayu agar puasa senang kamis ya puasa senin kamis enggak mereka justru sebaliknya kamu gak makan, saya gak makan gak, kamu harus batalkan, gak bisa begini terus masa puasa terus harus ada waktu untuk batal, batal. akhirnya Abu Darda batal mereka makan lalu setelah uh, masuk di malam hari, Abu Darda menemani Salman di kamar tidur tamunya ini bayangkan saking semangatnya menjadi tamu itu beliau bukan tidur sama istri tapi tidur sama tamunya iya itu riwayatnya enggak dia tidak tidur sama istri kalau kita harus layani tamu melayani ingat tabligh Nabi saw karena yaumirul bilahi wa yaumir akhir fal yukrim doaifahu barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya jadi dia berada di di ruang bersama tamunya bukan sama istri kalau kita kan punya tamu ya, Antum istirahat dulu ya Antum kan capek, padahal alasan aja pengen mar barang sama istri, tapi alasannya tamunya Antum baru perjalanan jauh, Antum butuh istirahat saya tinggalkan Antum di sini ya Anda mau keluar dulu akhirnya gak balik-balik lagi sampai pagi, kan begitu kalau kita, abu dada enggak ditemani terus abu dada minta sama untuk istirahat, kayaknya Antum butuh istirahat bukannya pengen ke istri dia ingin kamu lain karena kebiasaan dia ke amulai pada isya jadi tamunya tidur dulu, baru beliau ingin kiamulai di sana. Ketika Salman melihat Abu Darda mau kiamulai, kata Salman, enggak kita tidur bareng. Bukan tidur bareng. Ini bukan ya artinya anak tidur antum tidur gitu loh. Ini bukan waktunya kiamulai. Kita tidur. Nanti ada waktunya kita kantor. Tapi sekarang waktunya tidur. Itu Abu Darda udah risihnya setengah mati. Ini tamu nggak bener nih. Tamu ngatur ngatur. Lihat ini orang ya سبحانallah dilarang ibadah dalam tanda kutip. Kalau udah kebanyakan nggak bisa begini. Ada waktunya anda istirahat. Tubuh anda punya hak, mata itu punya hak nggak bisa ibadah terus. Tidur. Akhirnya dengan berat hati karena ini tamu, tidak milih sahabat karibnya Abu Daud pun memaksakan diri untuk tidur. Dalam riwayat begitu merasa Salman udah tidur. Dia diam-diam berusaha bangkit untuk yang mulai lagi. Dan Salman tahu, kerana Salman bilang tidur, akhirnya tidur lagi. Bayangkan kalau kita pura uh, apa bangun diam-diam itu loncat pagar untuk bisa kelabing, kalau ini itu untuk bisa yang mulai. Tahu ya? Kan begitu kita waktu masih muda, Papa Mama atau bokap nyokap sudah tidur belum ya? Sudah tidur ambil kunci uh, gerbang keluar main sama teman, teman. Ini enggak, ini yang mulai kayaknya udah tidur ah saya bisa kiamulai ternyata belum tidur dan akhirnya harus tidur lagi dan akhirnya Abu Dada tidur sampai di sepertiga malam terakhir maka kedua sahabat karik ini bangun dan mengerjakan sholat tahajud atau kiamulai di sepertiga malam terakhir ketika di pagi hari Abu Dada nggak terima dengan sikap tamunya akhirnya dia laporan ke Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam jadi Rasulnya tamunya ngatur-ngatur ini jadwal tahajud berantakan, jadwal puasa sunnah berantakan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi s.a.w? Kata Nabi pada Salman, Saudara yang benar itu Salman. Lalu Nabi mengatakan Innalijasadika aleka hakam, sesungguhnya jasadmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Walijau jika aleka hakam, dan istrimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Waliwala jika aleka hakam, dan anakmu punya hak yang harus engkau tunaikan. فَاعْتِ كُلَّذِي حَقْ إِنْ حَقَّارِ maka tunaikanlah hak setiap pihak yang harus engkau tunaikan Allah SWT وَلَكَنْ سَنَسِيبَ كَالْمِنَ الْدُّنْيَا jangan lupa bagian anda dari dunia hadirin yang dirahmati oleh Allah Ketika seseorang sedang takar, sedang berada di negeri orang, lalu ia terus memendam rasa rindu. Maka antiklimasnya dia tidak akan konsen di negeri tersebut. Karena orientasinya saya ingin pulang, saya ingin pulang, dan saya ingin pulang. Begitu juga dengan orang-orang beriman. Keinginannya hanya akhirat. Oleh nah, karena itu, Hudil bin Iyad mengatakan, Al-Mu'min di dunia ma'umum hazim. senikmat nikmat apapun seorang mu'min di dunia, dia memendam kesedihan. Kenapa? Karena dia jauh dengan al-kawalannya. Dia memendam kegundahan. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah akhiratnya. Kun fi dunia kaannakal atau Aw'adu sabib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang mengembara, sedang melakukan perjalanan jauh. Orientasi kita harus ke akhirat dan ingat konsep seorang ummi mualaf tanpa nasibah kami di dunia bukan dibalik, bukan yang diingetin akhirat lagi, yang diingetin akhirat lagi, yang diingetin akhirat lagi. Yang Ayat ini, kemana surat al-Kasaf ayat tujuh Kok betah? Ada di tempat yang hina ini kok betah? Sumian dunia dunia di dunu Tempat ini dinamakan dunia karena kerendahan dan kehinaannya. Dari kata-kata dunu, artinya rendah. Maka dinamakan dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena fasilitas dunia tidak ada apa-apanya dibanding fasilitas akhirat. Ini hanya tempat transit. Ini hanyalah pengembaraan kita yang akan membawa kita kepada akhirat. Wallahu taala alimussawab. Makna yang kedua hadirin sekalian, Nabi memerintahkan kita menjadi orang yang asing Orang yang asing Seorang pengembara. Di antara maknanya Ia tidak tertarik Bersaing dengan Ahli dunia Ia tidak tertarik bersaing dengan ahli dunia, sebagaimana ketika kita sedang berada di sebuah kota dalam waktu yang singkat, dan kita tahu ketika kita pulang kita tidak akan kembali ke sana. Mungkin kita sedang berada di Dubai. salah satu negara kaum muslimin yang menawarkan fasilitas dunia pada hari ini Uni Emirat Arab khususnya Dubai ketika kita berada di Dubai dan kita tahu kalau kita pulang ke Indonesia kita tidak akan kembali lagi ke Dubai dan sudah putus kontak dengan Dubai hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka pada saat kita tinggal di hotel. Atau kita tinggal di rumah saudara kita. Lalu kita melihat tetangganya sedang membangun rumah yang megah. Kira-kira kita tertarik gak? Bertain dengan tetangga tersebut. Untuk bangun rumah di Dubai. Tertarik apa tidak? Enggak tertarik. Orang saya di sini cuma tiga hari kok. Terus habis itu putus kontak dengan Dubai. Ngapain saya bersaing dengan dia? Lalu. Teman. Saudara kita yang tinggal di Dubai itu datang. Dia bawa Lamborghini keluaran terbaru. Kita tertarik tidak? Bersaing untuk beli Lamborghini seperti dia. Tidak akan tertarik. enggak. Pak mau, mau beli mobil di Dubai tidak? Tidak. Potongan 50%. Tidak. Kenapa? Karena saya akan pulang. Saya di sini cuma sebentar. Dan begitu saya pulang ke Indonesia saya tidak akan balik lagi ke sini. Dan nggak ada kontak lagi, terputus, makanya nggak tertarik membelanjakan uang saya untuk invest di sini. Kalau saya punya uang, saya akan bangun di kampung saya, karena saya akan pulang ke sana. Begitu juga dengan seorang mukmin, dia lebih tertarik investasi akhirat daripada investasi dunia. Kalaupun dia investasi dunia, maka ini sebagai sarana menuju akhirat. Dia tidak tertarik bersaing dengan ahli dunia. Kenapa? Karena dia tahu di sini cuma sementara. Buat apa terpancing? Buat apa membangun sebuah tinggal di dunia? Buat apa membangun rumah megah yang melebihi kebutuhan kita di dunia? Karena kita cuma sementara kok. Katanya mengerit, orang yang asing, orang yang pengembara. Dia tidak akan habis habisan membangun sebuah fasilitas, sebuah kerajaan, sebuah tempat tinggal, sebuah gedung bertingkat di sebuah negeri yang ia hanya datang dan ia tinggai satu dua hari lalu dia pergi dan ia tidak akan kembali lagi. Datang, dia bangun ke sana. Jadi dia tertarik. Paling cuman. Kagum sepintas aja, itu oh, bagus. Lamborghini-nya oh, udah biasa aja, nggak ada tertarik pengen punya, pengen punya aja deh nggak tertarik. Iya tidak? Itu, antum antum pergi ke dua h misalnya kata, lalu antum dikasih misalnya antum dikasih sebuah uh, mobil. Misalnya Mercedes Benz S Series atau S Class, tetapi hanya bisa dipakai di sana. Dan antum hanya tiga hari di sana. Kira-kira antum senang nggak? Biasa aja, cuma tiga hari di sana, mau dikasih nggak bisa diuangkan, nggak bisa dibawa pulang ke Indonesia. Buat apa kita senang? Hanya bisa dipakai di sana. Saya cuma tiga hari Apa yang membuat saya senang di sini? Kalau cuma dapat itu doang, Antum dikasih rumah di Abu Dhabi, tapi antum di sana hanya dua hari, antum senang? Apa yang harus disenangkan? Cuma dua harga. Masih itu harus pulang. Gak bisa dijual. Gak bisa diuangkan. Gak bisa disewakan. Semua terputus. Hadirin yang dirahmati. Bukankah itu hakikat harta kita dunia? Kalau kita punya harta tersebut hanya orientasi dunia. Itu kan akan terputus. Itu akan terputus. Dan ingat. Kita sudah hitung-hitungan. Di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa jika kita hidup 60 tahun, jika kita pakai matematika akhirat, berarti usia kita hanya berapa menit? Enggak sampai 2 menit. Apa apa nikmatnya punya mobil cuma 2 menit? Selamat Pak, Bapak mendapatkan undian berhadiah Lamborghini, tetapi hanya 2 menit. Apa senang? Ya, enggak ada senang cuma 2 menit kok. 60 tahun di dunia itu hanya enggak sampai 2 menit akhirat apa yang mau kita senangkan, apa yang mau kita banggakan, maka orang mukmin tidak tertarik dengan harta ahli dunia, orang mukmin tidak bersemangat berlomba dengan ahli dunia, nggak semangat nih. Karena itu bukan orientasinya. Saya di sini pengembara. Saya hanya urus urusan saya. Begitu saya selesai urusan saya, saya akan balik lagi ke kampung halaman saya. Saya tidak tertarik dengan urusan Anda. Saya tidak tertarik dengan gaji Anda. Palingnya cuma kaget beberapa saat. Oh, ya tinggi. Oh, sudah selesai. Saya tidak tertarik karena ini bukan rumah dia. Ini bukan rumah dia. Dia tidak akan berkompetisi dengan arus dunia. Dia hanya tertarik mengurusi urusan. ...kampung halamannya. akhirat Makanya ibnu Rajab... ...pernah menyampaikan sebuah statement. Man nafasaka. Man nafasaka fi dunia... ...fanafisu fi al-akhirah. Man ghalabaka fi dunia... ...faghalifu fil al-akhirah. Barang siapa yang mengalahkan anda... ...dalam masalah dunia... Maka kalahkan dia dalam masalah Athera. Bukan dunia juga, Athera. Kan ini tidak ada harganya. Jadi, Antung punya teman. Antung naik Innova misalnya. Dia naik Alphard. Antung harus punya. Berarti tahajudnya harus saya kalahkan. Begitu harusnya. Tidak bisa. Enak aja. Mobil kalah, masa tahajud kalah juga 2-0 dong. Kan begitu pola pikir kita saya gak terima, oke okay, saya kalah di dunia tapi gak boleh kalah di akhirat itu kehidupan yang sejati saya harus senang di akhirat handphone antum biasa Teman antum punya iphone yang uh, seri 6 antum harus tekatkan ngajinya harus lebih bagus, saya daripada dia dia harus kalah dalam masalah akhirat Wa fi zalika mutanafisun qala Allah. Dan untuk perkara-perkara akhirat, maka di situlah orang-orang beriman saling bersaing, saling berlomba. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan akhirat. Itu orang-orang beriman. Tidak tertarik berlomba-lomba dalam masalah dunia, kira tertarik. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Siapa yang pernah membaca kekayaan detail dari Umar bin Khattab, wabillahul alaikum? Kekayaan detail dari Utsman bin Affan, kekayaan detail dari Abu Bakar, pernah baca? Tidak. Ada. Tapi riwayat tentang infaknya Abu Bakar kita tahu. Abu Bakar pernah berinfak seluruh hartanya. Infaknya Umar kita tahu. Artinya apa? Para sahabat Para Sahabat itu, itu nggak tertarik membicarakan harta yang lain. Nggak tertarik. Para Sahabat nggak tertarik ngomongin mobil temennya tuh nggak tertarik. gila bro, mobilnya ganti lagi. Itu nggak tertarik. Sahabat nggak tertarik. Mau oh, peduli amat dia mau pakai Avanza, kayak mau pakai Innova, kayak mau pakai BMW. Itu urusan dia. Yang penting nih akhirat sekarang. Yang penting kenapa dia bisa datang kajian hari Kamis malam? Gue nggak datang datang. Itu yang menjadi masalah. Kok dia bisa ngatur waktu, gue gak bisa ngatur waktu. Dia bisa hafal just 30, gue gak hafal-hafal. Pulhu aja suka lupa, kan begitu. Ini gimana nih? Adapun mobilnya, rumahnya gak ada tertarik. Dengar teman kita beli 3 unit apartemen, gak ada peduli deh. Dia mau beli 3 unit, kan? dia mau beli satu lantai apartemen, dia mau beli gedungnya sekalian, saya gak peduli. Kenapa dia bisa haji 5 kali, saya gak haji-haji. Itu para sahabat. Makanya orang-orang miskin pada zaman Sahabat Nabi Sallam itu datang kepada Nabi Sallam. Lalu apa kata mereka? Zahabah ahlud dhu'ri bil ujur ya Rasulullah. Orang-orang kaya itu itu mengalahkan kita dan meninggalkan kita dengan membawa pahala. Apa maknanya? Yusolli nak Yusolun nak manusolli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Jadi. Orang miskin ketika sholat berjamaah ini orang-orang kaya sholat semua nggak ada yang sibuk rapat nggak ada yang sibuk meeting nggak ada yang sibuk sidak sana sidak sini mereka pada sholat waiyatsul muna kama nosum ketika mereka berpuasa mereka lihat orang-orang kaya ada puasa juga wa fadlun min amwalihim namun mereka memiliki keutamaan dari harta-harta mereka apa mananya? yakhujjuuna biha wa yakamirun wa yujahidun wa yatafaddaqun mereka bisa berhaji dengan harta tersebut tapi kita enggak bisa haji mereka bisa berumrah kita enggak pernah berangkat umrah mereka bisa berjihad dengan harta tersebut kita enggak bisa berjihad mereka bisa berkedekat kita dapat sedekah terus selama ini. Bayangkan orang-orang miskin pada zaman sahabat ketika dapat sedekah itu galau hadirin. Kita galau karena gak dapat-dapat terus. Ya Allah, ketinggalan. Ketika ada pembagian, ketinggalan. Ketika ada pembagian bonus di musnahan, masuk. Setrek. Itu gak dipikirin sama para sahabat. Mereka berpikir, kenapa mereka bisa ngasih duit, kita terima duit. Terus kapan kita dapat pahalanya? Terus kapan kita ngalahin mereka? Terus kapan kita dapat Firdaus? Jadi mereka nggak pernah peduli dengan gadgetnya orang kaya. Mereka nggak pernah peduli dengan rumah mewahnya orang kaya. Mereka tidak pernah mereka tidak pernah tertarik untuk menceritakan rumahnya Abu Bakar itu seperti apa sih? Utsman yang kaya raya itu seperti apa rumahnya? Abdurrahman bin Auf itu seperti apa? Enggak yang mereka tertarik adalah impaknya mereka, sedekahnya mereka, impaknya Abdurrahman bin uh, Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf menolak ketika diberikan sebuah kebun oleh kaum Ansar, itu yang tertarik, hebat banget ya. Adapun kekayaan, nggak tertarik, peduli apa? Dia mau pakai BMW terbaru, kayak Mercy terbaru, itu lulusan dia dengan Allah. Kalau itu harta yang halal, mungkin itu Pak Ammabini mati Robi Karfah hadis. Salah satu cara untuk menunjukkan nikmat. Kalau itu dengan harta yang haram, maka adab Allah itu lebih sadis daripada komentar saya. Gak ada peduli. Mereka nggak nggak memperdulikan dunia orang lain. Itu generasi terbaik, Khairon, Nabi sebaik baik manusia dari generasiku kata Nabi Sosal. Kan orientasi mereka akhirnya, mereka nggak tertarik berlomba dengan dunia. Kenapa kita hasat ketika teman kita punya mobil baru? Kenapa kita gak tenang ketika teman kita mendapatkan pekerjaan baru? Ketika teman kita menang tender lalu proyeknya berhasil? Karena kita cinta dunia, suka apa tidak suka? Karena kita orientasinya masih dunia walaupun ngaji setiap saat. Karena kalau orientasi kita akhirat, kita benar-benar bisa menjadi seorang pengembara yang terjadi. Kita tidak akan tertarik dengan harta para ahli dunia. makanya Nabi sahabat-sahabat terbaik Nabi yang paling dekat itu mayoritas orang kaya Abu Bakar kaya, Umar kaya, Usman kaya Abdurrahman bin Awfuk Awf kaya tapi pernah Nabi menghilang kepada mereka? gak pernah gak pernah Nabi minta-minta gak pernah, karena ini bu ini gak penting kalaupun Nabi menerima seluruh harta Abu Bakar Asiddiq, itu karena untuk dibagi-bagikan kepada umat bukan untuk dimakan sendiri nabi tidak peduli dan para sahabat tidak peduli bahkan orang miskin di tengah-tengah para sahabat enggak peduli dengan hartanya orang kaya enggak peduli dengan mobilnya orang kaya investasinya orang kaya ontak-ongkanya orang kaya tidak peduli itu bukan urusan saya yang jadi urusan saya kenapa mereka bisa haji kita enggak bisa haji Kenapa mereka bisa umroh kita enggak bisa umroh? Kenapa mereka bisa bersedekah? kita enggak pernah dapat kita tidak dapat kesempatan memberikan sedekah. kita dapat terus. Pun lah di dunia keanak kelorim, oh abirustabil hiduplah di dunia seakan-akan anda orang asing atau orang yang sedang menumbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Ini adalah dua makna Dari sabda Nabi SAW di atas Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara Maupun yang mendengarkan Dan insya Allah pada pertemuan akan datang Kita akan bahas makna yang ketiga Dan makna yang keempat Karena hadis ini luar biasa sekalian. Ada beberapa mutiara hikmah lagi di balik sabda ini apa hakikat di mana kita harus menjadi seorang perembangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Barang saya ingin bertanya. Memberikan masukan atau memberikan koreksi dari apa yang saya sampaikan. Saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setiap muslim akan kembali ke surga walaupun pada hari akhir hari kiamat dia takdirkan ke neraka? Syukur. Iya terima kasih Jazulohar atas aksen eh, Pak Jazulohar atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Jawabannya, iya. Karena dalam hadis yang saya Allah akan mengeluarkan setiap orang yang masih memiliki iman walaupun sebesar partikel yang terkecil dari api neraka selama kita masih memiliki iman maka tidak ada satupun ahli ilmu iman yang sekal selama-lamanya di neraka ia akan dimasukkan ke surga namun ini jangan sampai menjadi justifikasi ketika kita bermaksiat, karena tidak akan ada yang sanggup, demi Allah wallahi wa tallahi wa billah, kita tidak akan sanggup merasakan azab neraka tidak akan tangguh, tidak akan sanggup, karena tidak ada kematian di sana. Dan azab yang paling ringan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi di, Wasallam, seseorang dipakaikan sebuah atau sepatang sepatu yang terbuat dari api neraka, maka otaknya menjadi. Itu yang paling ringan. Dan ini menarik. Nabi mengatakan. Dia dipakaikan sepatu dari api neraka, lalu otaknya mendidih. Kita tahu bersama bahwa bagian tubuh yang paling jauh dari telapak kaki kita adalah otak. Jadi kalau otak mendidih, bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Dan kita tahu bersama satu hari di sana seperti 50.000 tahun di dunia. Coba aku tanya orang-orang di penjara selama 20 tahun, 30 tahun. 40 tahun apa yang mereka rasakan Jangan pernah Merasa aman Karena banyak orang Yang meremehkan masalah ini Ustaz gak masalah deh, Ustaz yang penting kan masuk surga juga Saya sudah biasa Transit loh Saya suka transit di Dubai Di Abu Dhabi Di Sydney Di Amsterdam Beda ini adalah tempat yang paling mengherikan. Bagaimana kiat-kiat untuk memantapkan iman yang sering naik turun, sedangkan saat mau meningkatkan lagi cukup susah. Ya terima kasih jazrah. Kaidah ini sudah kita jelaskan di majlis ini. Bahwa kita saya ingatkan saya lagi, bangkit untuk kedua kali itu jauh lebih susah. Bangkit untuk kedua kali itu jauh lebih susah daripada bangkit yang pertama. Kita ingin hijrah lagi setelah kita terpuruk untuk kedua kalinya itu lebih susah daripada hijrah yang pertama. Ini khalayak yang disampaikan oleh Imam Imil Kaimah Imamululoh. Seperti antum sedang hiking, lalu antum sampai ke ketinggian seribu kaki. Misalnya seribu kaki, ada gak seribu kaki? Gunung seribu kaki ada gak sih? Ada ya? Ada seribu kaki Ya anggap aja ada lah Kalau gak ada, seribu kaki Lalu Antum terjatuh Antum terjatuh Sampai ke ketinggian 800 kaki Saya ingin tanya, apa yang Antum lakukan? Antum akan bangkit Antum akan berdiri Dan Antum akan berusaha lagi Melangkah, melangkah, dan melangkah Sampai tiba di seribu kaki Mana yang lebih susah Sampai di seribu kaki yang pertama Atau Perjalanan ke seribu kaki yang kedua Yang kedua Karena Antum udah capek Capeknya beda Dan saat antum jatuh pasti ada efek Mungkin kaki kesleo Punggung memal Begitu juga dengan kualitas hati kita Begitu kita terpuruk lagi untuk bangkitnya lebih susah Oleh karena itu Hadirin sekalian Banyak kiat Tapi walau talang disawa Di antara kiat yang terbaik adalah Apa yang Allah firmankan Di dalam surat Ali Imran Ayat 102 Ketika Allah berfirman Wa kaifatafkurun Wa ankum tutsala alaikum ayatullah Wa fikum rasuluh Bagaimana kalian bisa murtad Bagaimana kalian bisa kufur wahai para sahabat? Sedangkan kalian selalu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian dan di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah sebuah garansi. Allah jamin bahwa iman para sahabat tidak akan murtad. Kenapa? Karena dua faktor. Yang pertama, mereka senantiasa mendengar ayat Al-Qur'an dibaca dan dikaji di hadapan mereka. Dan yang kedua, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin sekalian, salah satu kiat utama untuk bisa istiqamah adalah senantiasa berada di majlis ilmu, senantiasa belajar, belajar dan belajar. Karena inilah dua alasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengapa para sahabat bisa istiqamah. Ini adalah dua sebab yang sangat vital. Karena di, di majlis ilmu itulah kita akan mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan dan dikaji. Dan di majlis itu di majlis ilmu itulah Nabi bersama kita melalui sunnah-sunnahnya dan hadis-hadisnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa ini sekali dia tidak bisa tidak untuk datang dan mengakarkan kakinya di sebuah majelis ilmu dan hadir sekalian majelis ilmu di sini itu benar-benar belajar benar-benar belajar makanya Allah taala bersabab nasihat para ulama kita ini butuh kajian rutin bukan hanya sekedar tausiah-tausiah umum tema-tema yang dibahas secara global itu bagus tapi kalau ingin istiqomah gak bisa dengan cara seperti itu kita harus belajar dari awal sampai akhir kita harus benar-benar menyelami agama kita tidak bisa hanya sekedar uh, ikut-ikut euforia yang seru-seru, yang rame-rame itu gak bisa itu bukan metode para ulama makanya lihat bagaimana para ulama membuka kajian coba lihat yang umroh, yang haji. coba lihat para ulama mereka ngaji setiap hari. Makanya buku-buku para ulama selesai, Sahih Bukhari selesai, Imam Muslim selesai, Tirmizi selesai, Abu Dawud selesai dan seterusnya. Dan benar-benar benar-benar belajar Islam sehingga kita tahu betapa indahnya agama kita, betapa sempurnanya agama kita, betapa menakjubkannya agama kita sehingga kita tidak akan berpaling selain hati tidak kenal maka tidak sayang bagaimana kita bisa menyayangi agama kita sehingga kita bisa istiqomah kalau kita tidak paham tidak paham apa itu tauhid tidak paham apa itu iman bagaimana konsep iman kepada Allah konsep iman kepada malaikat konsep iman kepada kitab konsep iman kepada nabi dan rasul harus belajar belajar belajar dan belajar bukan hanya sekedar seru-seruan bukan bukan hanya sekedar retorika bukan hanya sekedar gelak tawa makanya harus diakui kualitas umat islam secara umum itu menurun, kenapa? karena yang ada sekarang adalah majelis-majelis yang hanya, hanya mengandalkan retorika hanya mengandalkan humor-humor segar, gak bisa generasi tidak bisa dibangun dengan humor siapa yang punya sahibu Bukhari di rumah, ada yang punya sahibu kharim? atau Riyadu Salihin punya? Punya? atau punya Riyadu Salihin? Coba antum baca kitab pertama atau bab pertama. Bab ikhlas. Atau baca lagi bab kedua, bab sabar. Antum sudah baca antum baca nih, hadis pertama, kedua, ketiga, keempat sampai selesai bab ikhlas dan bab sabar. Saya ingin tanya. Coba tanya kepada diri antum. Antum ngakak enggak baca hadis-hadis itu? Huh? Antum tertawa terbahak-bahak tidak? Tidak kan. Antum enggak tertawa? Berbeda kalau kita mendengar sebagian usab sekarang ngakak dari awal sampai terakhir. Tapi antum baca hadis-hadis nabi, gak ada tertawanya. Saya jamin antum gak akan tertawa baca bab ikhlas riadu sawlihin. Karena kalau antum tetap tertawa, antum harus cek ke semua rumah sakit jiwa. Karena nggak lucu. Tapi ketahuilah hadirin itulah hadis-hadis yang merubah manusia, merubah generasi, merubah dunia. Merubah Umar bin Khattab Merubah Khalid bin Walid Merubah Abu Bakar As Asiddi Merubah Uthman Merubah Bilal Itu yang harus kita pelajari Bukan hanya sekedar ceramah biasa Hanya permainan kata Kemampuan retorika Membahas di Uh, hanya hanya membahas di permukaan tidak, tidak bisa jangan berharap bisa isi koma dengan cara seperti itu kita harus masuk ke dalam menyelam pelajari agama kita dengan benar lalu praktekkan dalam hidup kita sehari-hari maka kita akan berubah ini yang perlu kita campas wallahukalamu salamu Apakah kita termasuk memiliki sifat munafik karena di saat kita sendiri bermaksiat dan manakah dan manakah? Karena di saat kita sendiri bermaksiat dan dan ketika bersama manusia kita mempertontonkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Jagoan Khair. Kita tahu bersama hadirin sekalian, pertanyaan yang bermanfaat. kemunafikan itu ada dua. Munafik atau nifaq amali, nifaq perbuatan dan nifaq Etikade, nifak keyakinan. Kalau yang dimaksud adalah nifak perbuatan, jawabannya iya. Ketika sendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jawabannya iya. Kalau itu yang dimaksud nifak perbuatan, nifak perbuatan tu kayak ini loh. Ayatul munafik salah. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idahat, dasar kajarlah. Jika dia berbicara dia dusta. Wa ada akhlaq. Jika dia berjanji, dia ingkari. Wa'idha tuninah khanah. Dan jika dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab, dia kianat. Itu adalah anda orang munafik. Yang benar-benar munafik. Tetapi perbuatan dosa. Eh, maaf. Perbuatan dusta. Perbuatan ingkar janji. Perbuatan tidak amanat. Itu adalah nifat perbuatan. Artinya, setiap... Orang yang munafik secara keyakinan. Munafik secara keyakinan itu apa sih? Menyembuny menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Kan begitu ya? Dia, dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Seperti Abdullah bin Ubay bin Falun. Abdullah bin Ubay bin Falun tidak beriman kepada Allah SWT. Tidak beriman, dia kufur. Tapi dia mau, memper, dia tidak mau memperlihatkannya. Takut maka dia sembunyikan maka seolah-olah dia beriman seolah-olah dia sholat dan dia bertani itu nifak i'tiqadi nifak keyakinan dari di hati kita kita enggak suka dengan agama Islam kita benci dengan Allah kita benci dengan rasul kita enggak percaya tapi kita enggak mau memperlihatkannya karena mungkin lingkungan kita mayoritas umat Islam maka kita seolah-olah menampakkan iman itu artinya apa nifak keyakinan maka hadirin sekalian Setiap orang yang nifak keyakinan Pasti dia berbohong Pasti dia ingkar janji Dan pasti dia kianat Jadi setiap orang yang nifak keyakinan Pasti dia melakukan nifak perbuatan Tapi tidak sebaliknya Tidak setiap orang yang nifak perbuatan Otomatis dia nifak keyakinan Tapi dikhawatirkan Kalau pola ini dikerjakan terus Dia bisa tersungkur Di nifak keyakinan Karena setiap pasti diantara kita Tidak pernah bohong Pernah bohong? Siapa di antara kita yang enggak pernah ingkar janji? Pasti kita pernah ingkar janji. Siapa di antara kita yang tidak pernah khianat? Mungkin suatu ketika, suatu ketika kita kira. Bukankah hati bin Abi Balta, hati bin Abi Balta itu tidak amanat saat beliau berusaha membocorkan. Info bahwa Nabi dan para sahabat sedang menuju Mekah ke saudara-saudaranya yang menjadi penduduk kota Mekah. Pernah dengar hadis tentang hatif di Nabi Baal Itu kan dibocorkan. Nabi ingin menaklukkan kota Mekah diam-diam. Beliau ingin menghubung diam-diam. Jangan sampai orang Mekah tahu, eh ternyata salah satu sahabatnya itu ingin membocorkan rahasia tersebut ke kerabatnya yang berada di kota Mekah itu kan berarti nggak amanat Nabi ingat semua rahasia ya, tiba-tiba dia mau bocorkan makanya Nabi soal, makanya Umar bin Khattab mengatakan apa ya Rasulullah abrid unukahal munafik ya Rasulullah biarkan aku menebas leher orang munafik ini kata Nabi jangan Uwainah di Badar dia ikut perang Badar dan tidak ada satupun orang Badar itu munafik. Artinya, dia bukan orang munafik yang nipak keyakinan. Dia ini hilang. Dia melakukan nipak perbuatan karena hilang. Akhirnya diceritakan alasannya. Ini menunjukkan bahwa, tidak setiap orang yang ketika sendirian dia bermaksiat, lalu ketika dihadapan manusia, dia melakukan ketaatan, otomatis dia menjadi orang munafik. Enggak. Karena, sekali lagi, harus kita akui bahwa, Kondisi di mana Setan sangat kuat dalam mengoda kita adalah ketika kita sendirian. Jadi bukan berarti kita bermuka dua gitu loh. Kita harus akui pada saat kita sendirian kita lemah dalam dalam menahan gempuran Setan dan kita lebih kuat ketika kita bersama komunitas kita. Bukankah Nabi Rasulullah mengatakan Inna ma'akul diqbu min al ghanal Sesungguhnya yang dimakan Sesungguhnya yang diincar dan dimakan oleh serigala Adalah domba yang Terpisah dengan rombongannya Jelas analogi ini? Siapa yang di, Apa yang dimaksud dengan serigala? Syaitan Dan siapa yang dimaksud dengan domba? Kita Jadi sesungguhnya yang diincar Dan diserang bertubi-tubi oleh syaitan Adalah kita yang sedang sendirian Makanya kan Nabi gak suka kalau kita sendirian Nabi gak suka kalau safar kita sendirian Karena bahaya kita safar sendirian Apalagi tempat orang gak ada yang kenal kita Makanya disunahkan kita safar minimal berdua Kecuali kalau gak ada orang lain Karena kalau di kota sendiri Bisa bermaksiat apalagi di kota lain sendirian Mudah syaitan itu luar biasa Jadi gak bisa langsung dipolik dia munafik Tidak Itu memang tanda Itu adalah salah satu Nifak perbuatan Tapi bukan otomatis nifak Keyakinan yang kufur. Karena harus kita akui pada saat kita sendirian, kita sangat mudah digoda oleh syaitan dan pertahanan kita semakin baik jika kita bersama dengan orang-orang ahli takwa. Oleh karena itu sering-sering bergaul dengan ahli takwa, sering-sering bergaul dengan orang-orang yang soleh karena itu akan memberikan persenjataan kepada kita. Ustad, apa saran nasihat Anton agar kita yang menjalankan sunnah tetap istiqamah di tengah cibiran dan celahan masyarakat? Ya, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, pelan-pelan, sabar. Terkadang yang memancing celahan dan cibiran masyarakat adalah karena kita tergesa-gesa, karena kita terlalu cepat show of force di hadapan masyarakat padahal belum waktunya langsung cepat tampil. Maka jangan mengundang, jangan menantang musuh. Hadirin, yang terbaik ini penting. Yang terbaik adalah fase yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa pasca yang dilakukan Nabi yang apa pasca yang dialami Nabi saw beliau mendapatkan wahyu pertama sebagai penobatan beliau menjadi seorang apa Hah? nabi atau rasul Hah? nabi atau rasul nabi dengan ayat itqara bismi rabikal ladi halal apa bedanya Nabi dan Rasul? Walau telah mayoritas para ulama mengatakan bahwa Nabi tidak wajib mendakwahkan, tapi Rasul wajib mendakwahkan. Itu kesimpulan mayoritas para ulama. Jadi yang pertama kali yang, yang pertama kali dialami Nabi adalah penobatan sebagai Nabi, alias beliau tidak wajib mendakwahkan dan ayat yang diperintahkan yang diturunkan oleh Allah pun menarik ikhraq, baca artinya suruh belajar bukan suruh tampil, suruh belajar jadi orang yang pertama kali hijrah dia harus belajar, bukan tampil Nabi aja tidak disuruh tampil kok Nabi suruh belajar ikhraq, bismi rabbika, ladhi, khalaq khalaq al-insana min ala baca. Setelah itu, setelah sekian lama Tidak lama-lama banget Setelah waktu berjalan Baru Nabi diutus Sebagai seorang Rasul Dengan surat apa? Al-mudathir Ya ayuhal-mudathir Kum fa'andir Wahai orang yang sedang tidur Dengan berselimut, bangkitlah Dan berdakwah Dan sampaikan peringatan kepada umat. Nabi diperintahkan berdakwah. Apakah dakwahnya terang-terangan? Tidak. Mulai dari keluarga dulu. Pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Artinya tidak diekspose. Baru setelah itu, setelah dakwah sirriyah atau dakwah pelan-pelan tanpa diekspose, baru Nabi diperintahkan untuk tampil di hadapan keluarga besarnya Quraisy. Wa andhir asyiraqal akramin. Berilah keluarga dan kerabatmu peringatan niat fase ini hadirin sekalian. Yang jadi masalah ketika kita dapat hidayah, sebagian pihak itu sangat euforia, langsung nyerang sana, nyerang sini, bisi sana, bisi sini, pasang profil sana, profil sini di FB-nya. Orang tahu diserang sama orang semuanya. Dia belum siap, dia belum imannya, iman dia belum siap untuk mendapatkan serangan-serangan tersebut. Akhirnya galau, habis galau down kita ya, suruh Anda tampil, Anda belajar dulu Anda suruh Anda tampil Anda belajar nikmati dulu pasal belajar Nabi gak disuruh bisi kok Nabi gak suruh pasang status di FB beliau ya, emang gak ada FB tapi artinya beliau disuruh belajar It baca bukan tampil tampil dalam semua bentuk ya kalau sekarang kan sebagian pihak dapat hidayah langsung memperkenalkan, langsung broadcast sana semua diganti, picture diganti, segala semuanya. Perubahan itu bagus, tetapi kalau perubahan yang gratis, tidak ada yang tangguh. Kalau ada bayi baru lahir, langsung dikasih. Ketoprak, dia ya, muntah bayi tersebut. Tidak bisa semua bertahap hadirin sekalian. Yang jadi masalah... Kenapa Nabi, Nabi harus melewati fase itu Pertama baca, belajar dulu Lalu disuruh dakwah Dan itu pun enggak keluar keluarga dulu Tidak secara terang-terangan Baru setelah itu terang-terangan Itu untuk mempersiapkan mental beliau Karena kalau beliau tampil Maka hari itulah mulai cacian Mulainya makian Mulainya fitnahan Mulainya gibahan Dan seterusnya Nabi saja dipersiapkan oleh Allah Lalu kita langsung tampil siapa kita siapa dia? Baru ngaji kemarin, besoknya sudah bawa artikel bagi-bagi ke dekat masjid. Ya selesai dibuli oleh semua orang. Anak tuh siapa sih? Kita 10 tahun ngajak Anda ke masjid enggak pernah datang. Ini tiba-tiba bawain artikel, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Anak siapa? Kan ini tuh terjadi sebagai orang. Jadi orang pikir kita tuh pahlawan kesiangan anda tuh kemarin nggak pernah datang ke masjid tiba-tiba sekarang rajin salat berjamaah lalu doain kita sebelum anda rajin kita kita sudah ngerti agama kata mereka artinya mereka marah bukan begitu caranya pelan-pelan sabar nggak bisa sporadis itu tuh nggak bisa semua perubahan itu pelan-pelan ulama mengatakan Man ja'a sahlan zaha sahlan barang siapa yang datangnya cepat hilangnya juga cepat semua yang instan tuh enggak bagus sampai mi kalau instan enggak bagus ya enggak itu mi itu yang simpel-simpel aja enggak ada yang bagus begitu juga dengan kita nikmati ada sebagian orang ada sebagian pihak baru ngaji pengen tahu semuanya cari sini cari situ akhirnya pusing sendiri Yo ya lah haram lagi, haram lagi, haram lagi, haram lagi. Nama sudah tiri sudah, nggak mau ngaji lagi. Sabar, belajar tu pelan pelan. Jangan semuanya ingin dipelajari dalam satu minggu. Mental anda belum siap. Anda harus pelan pelan belajar. Gak bisa sporadis semikian. Jenguk kajian pergi ke sana, jenguk kajian berangkat lagi ke sana. Gak bisa, harus tetapkan. Anak harus punya kajian, tapi bukan semua kajian di Jakarta atau Jakarta Selatan anda ikuti tidak. Satu saja atau dua saja Pilih siapa ustaz yang paling cocok dengan antum Karena kan Nabi mengatakan al An-Nasuka ibil ni'ah Manusia itu seperti seratus unta, Susah nyari yang cocok Susah nyari yang cocok Kalau bahasa antum susah nyari kemistri itu susah Nyari susah ketika Ada seorang ustaz bilang ah kita itu langsung nyambung Langsung ngeklik gitu Kemistrinya dapat Ada ustaz ngomong dua jam itu gak paham-paham Ustaz ngomong apa sih? Padahal konten sama Nah, antum cek cari ustaz siapa yang paling cocok dengan antum, lalu tekuni kajian rutinnya. Kalau bisa itu tadi baca kitab-kitab -kita para ulama, dalami Islam yang benar. Jangan hanya sekedar tausiah-tausiah umum. Walaupun itu bagus, tapi itu bukan metode utama. Itu hanya refreshing. Itu hanya sekedar penyegaran, tapi metode utama adalah kajian rutin. Pelajari pelan-pelan, maka lihat perbedaan. Ini yang itu yang Pertama, pelan-pelan Mahlan-mahlan, sabar <tose> Sabar Yang kedua Ketahuilah tidak ada yang selamat Dari celaan manusia Tidak ada Kita ini semua korban Caci-maki manusia Korban celaan manusia Korban Gibahan manusia Korban fitnahan manusia Betul apa tidak? Betul enggak nih? Iya kelihatan dari muka-mukanya Iya Dan semua kita Baik yang bicara maupun yang mendengarkan, Siapa yang selamat dari lisan manusia? Jangankan kita Nabi aja enggak selamat? Nabi selamat dari lisan manusia? Kamu enggak tuh. Dikritik oleh banyak orang Jutaan orang mencela Nabi SAW dari abad ke abad Tapi apakah mengurangi kedudukan Nabi SAW? Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah nggak selamat dari lisan manusia dalam tanda kutip. Ada nggak yang mencela Allah? Banyak. Statement yang kita dengar beberapa waktu yang lalu yang mengatakan beberapa mahasiswa Islam mengatakan Tuhan itu busuk, Nabiul Malaikat itu Allah. busuk. Nah, kita berharap kita selamat dari lisan manusia, mustahil. Tidak mungkin selamat dari lisan manusia. Antum mau baik, pasti diomongin orang Antum resign dari pengajian Pasti diomongin orang juga Pasti Antum mau ke kanan, diomongin orang Ke kiri, diomongin orang Pasti diomongin orang Antum pakai mobil mewah, diomongin orang Pakai mobil butut diomongin orang Jalan kaki, diomongin orang Begitu Katanya ngaji, tapi mobilnya mewah Diomongin, gak suhut Padahal suhut gak ada sangkut pautnya Dengan harta padahal kata Nabi SAW alaihi di antara empat indikator bahagia adalah empat hal. Yang pertama di antaranya albaitul wasi, rumah yang besar. Wa walmarkabu dan yang kedua adalah kendaraan yang nyaman. Kada sok-sok kate fantasi jomongin orang. Kalau antung besoknya ganti pakai misalnya pakai Corolla 460 gitu ya. Atau jalannya eh, kalau pergi ke kajian jalan kaki. Lalu pasti diomongin orang juga. gue tahu tuh dia kaya, dia pakai Corolla 60 sok zuhud aja. Tuh, sok zuhud. Jadi kalau kita pakai mobil mewah enggak zuhud, tapi kalau pakai mobil butut sok zuhud. Jadi ada aja, pasti diomongin orang deh. Tuh, jadi udah enggak usah berharap dapat simpati manusia, capek. Capek. Enggak, kita enggak bisa memuaskan semua orang. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ridhon nafsyatu la tudrah. Ridho manusia adalah cita-cita yang enggak mungkin tercapai. Nabi saja udah begitu mulia Begitu baik Begitu hebat ibadahnya Masih diomongin orang Lalu kita berharap kita gak dicaci makin orang Gak mungkin, tidak mungkin Dan yang terakhir Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Bada' al-Islamu ghariban Wasaya'udu ghariban kama badak Satu badin buraba Islam datang dalam kondisi asing Dan akan kembali asing Sebagaimana kedatangannya maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh, lalu dicaci maki orang. Nabi yang mengatakan beruntung. Nah, wallahutaala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orientasi kita adalah akhirat, masihkah kita perlu mengajak saudara kita untuk hadir ke kajian? Terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaannya jawabannya jelas masih dan tidak ada kontradiksi. Kan tidak ada kontradiksi. Tetap ajak orang itu ngaji. Mungkin penanya berpikir dengan konsep walatan tanpa nasibah dunia. Janganlah Anda melupakan bagian Anda dari dunia. Kan sekali lagi, orang kan nggak sama seperti kita semua. Ada yang masih cinta dunia, itulah yang kita rampul, kita ajak ke pengajian. Kita ingatkan dengan ayat-ayat Allah dan hadith-hadith -hadit SAW. Ada orang yang masih setengah-setengah, masih bergejolak di satu sisi dia pengen hijrah di satu sisi dia susah meninggalkan lingkungannya, pekerjaannya, atau komunitasnya, itu harus diajak harus dirangkul. Jadi ini yang perlu kita camkan. Wallahualam Sesungguhnya pada setiap umat kaum ada fitnah yang merusak dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan untuk hadis di atas. Iya. E, artinya harta sangat kuat dalam merubah karakter manusia, orientasi manusia, aktivitas manusia dan pola hidup manusia sehingga dia akan hancur di dunia maupun di akhirat. Tapi tidak setiap orang yang punya harta otomatis akan terkaya. Makanya Nabi Muhammad neem al mal, uh, neem al mal al saleh, soleh. jadi sebaik baik harta itu kalau dipegang oleh orang saleh. Jadi kalau orang soleh pegang harta yang banyak Insya Allah bagus Dan itu sebaik-baik harta kata Nabi Al-Kamakal Jadi ini menunjukkan bahwa Bukan berarti setiap orang yang kaya Itu bermasalah Dan kita tahu dari dari zaman ke zaman Para Nabi Kita mulai dari para Nabi Para sahabat, para tabi'in Para ulama Ada yang kaya, ada yang miskin Itu biasa Jadi bukan berarti zuhud harus miskin semua Tidak Zuhud kan amalan hati. Sudah kita ingatkan berapa kali, zuhud itu amalan hati. Kalau kita miskin tapi kita belagu, tetap aja kita nggak zuhud. Iya kita miskin, penghasilan kita tiga ribu per bulan. Lalu e, baju kita sudah 20 tahun nggak ganti ganti, tapi belagunya minta ampun. Sok kaya, apa namanya bahasa jawa, penggilnya minta ampun. Tetap aja nggak bisa mendapatkan gelar zuhud. Tapi kalau kita penghasilan 300 juta sebulan tapi kita tidak pernah memandang dunia sebagai tujuan kita kita meletakkan dunia di genggaman kita dan tidak dimasukkan dalam hati kita maka itu suhu jadi gak ada kaitannya dengan kaya atau miskin ada nabi yang kaya ada nabi yang miskin nabi yang kaya siapa? siapa nabi yang kaya? Sulaiman, Daud, Yusuf pada saat beliau menjabat sebagai gubernur mesir, kaya-kaya nabi yang miskin Nabi Muhammad, Nabi Mahab Muhammad bukan miskin ya, tapi memilih hidup bersahaja Lalu Nabi Nabi Musa, Nabi Isa Kan biasa beda saja Jadi itu Nabi Ada yang kaya, ada yang miskin, biasa Tidak ada masalah Karena intinya bukan harus jadi kaya Harus jadi miskin, tapi intinya Kita bertakwa ketika kaya dan kita bertakwa Ketika kita miskin Lalu generasi berikutnya, generasi sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, kaya. Lalu Abu Hurairah, miskin. Ali cenderung menengah ke bawah. Lalu eh, Ahlusufah, miskin. Itu sahabat, biasa-biasa aja. Dan sekali lagi, orang miskin sahabat gak pernah tertarik dengan harta orang kaya. Lalu ulama, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin seperti... Imam Syafi'i, awal-awal miskin ya Imam Syafi'i Lalu yang kaya siapa? Imam Nawawi, Imam Nawawi biasa saja, Semdurung miskin Tapi yang kaya, Abu Hanifah Abu Hanifah kainya luar biasa Saking kayanya, itu beliau punya pondok Dan muridnya beliau yang Cover semuanya Abu, Abu Hanifah kaya Ibnu Hazam, Ibnu Hazam kaya Tapi lawan diskusinya Abu Walid Al-Baji miskin jadi Ibn Hazm kaya, lawan diskusinya lawa teman belajarnya Abu Walid Al Baji salah satu ulama Madzhab Maliki miskin, security, sapam itu lawan eh, teman belajarnya Ibn Hazm, Abu Walid Al Baji penulis kitab Al Muntaqal, ulama Madzhab Maliki miskin biasa aja, Ibn Hazm kaya, gubernur kaya, Ibn Hazm, Ibn Hazm, jadi sekali lagi itu biasa, dan kaya dan miskin itu biasa. Tak ada masalah sama sekali. Karena intinya bukan itu kok. Orang intinya kita semua akan dihisab oleh Allah. Bagaimana kita memperbanyak, memperbaiki uh, amal ibadah kita. Wallahu taala alam bissalam. Dan bagaimana cara mengimbangi kehidupan dunia yang penuh dengan materi, sedangkan anjuran hat, -hat anjuran hadis jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. mohon solusinya? Iya tadi kita, saya tadi sempat katakan bahwa kita tidak pernah tertarik dengan harta dunia, investasi dunia. Dan kalaupun kita melakukan investasi di dunia itu untuk sarana menuju akhir. Ketika kita merintis usaha di dunia niat kita adalah untuk menafkahi diri saya. Istri saya, anak-anak saya, sehingga kita tidak tidak berpangku kepada orang lain. Ini adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berusaha dengan tangan sendiri. Lalu saya membangun perusahaan ini agar umat Islam itu mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mereka bisa menafkahi diri mereka, sehingga mereka bisa menafkahi istri mereka, anak-anak mereka. Mereka bisa berzakat, mereka bisa berhaji. Jadi orientasinya adalah sebagai sarana akhir. Ingat hadirin sekalian senantiasa kita katakan bahwa zuhud tujuan kita belajar hadis ini adalah amalan hati bukan menyuruh antum hidup sengsara tidak bukan menyuruh kita memiskin, memiskinkan diri tidak zuhud adalah amalan hati buang dunia itu dari hati kita terlepas dari kita kaya atau kita miskin itu inti dari masalah tersebut. Bagaimana hukum orang yang ingin memelihara jenggot mencintai sunnah nabi tapi karena faktor pekerjaan tidak bisa melaksanakannya Apakah pindah pekerjaan resign solusinya syukran Hadirin Nabi Rahmat oleh Allah Masalah jenggot adalah masalah klasik Bahkan kita sepakat bahwa tidak ada perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama tentang masalah jenggot Seluruh ulama sepakat bahwa jenggot adalah syariat Islam. Bahkan tidak ada perbedaan di tengah-tengah para nabi bahwa jenggot adalah syariat Allah. Makanya jenggot dalam buku fikih dimasukkan ke bab apa? Bab sunnah nul fitrah. Sunnah sunnah fitrah. Apa yang dimaksud sunnah sunnah fitrah? Sunnah sunnah fitrah adalah istilah dalam ilmu fikih. Maksudnya adalah Hal-hal yang menjadi syariat seluruh para nabi dan rasul Dan salah satunya adalah jenggot Sebagaimana hadis Abu Hurairah Dan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhumah Jadi tidak ada perbedaan di tengah-tengah para nabi Para nabi Bahwa seluruh para nabi berjenggot dan mengusung jenggot, termasuk umat Kristennya ini nggak bisa menampikan hal tersebut dan mengakui. Makanya saya tanya, ada tidak patung Yesus yang nggak pakai jenggot? Ada. Pernah lihat patung Yesus nggak pakai jenggot? Tidak. Kalau ada pematung membuat patung Yesus di salib nggak pakai jenggot, kira-kira ada gereja mau ngambil patung tersebut? Dan Allah mengatakan Itu bukan Nabi Isa memang Tapi itu mirip banget Sama Nabi Isa Makanya disalib Saking miripnya Kalau yang disalib pakai jenggot Nabi Isa nya tidak pakai jenggot Kira-kira mungkin tidak disalib Mungkin, oh beda nih Yang, yang satu jenggotan, satu klingit Kan jelas, kenapa jadi Yang disalib kan sama-sama berjenggot Terus mukanya mirip banget dengan Nabi Isa jadi ini kan pelajaran semuanya, makanya saya heran kalau ada orang non muslim yang menghina umat islam gara-gara jenggot. apakah dia lupa anak Tuhannya jadi ini yang perlu kita camkan oleh karena itu hadirin kalian ini adalah syariat para nabi syariat para nabi dan saya menjawab ini itu tidak memaksa, semua dikembalikan kepada diri sendiri persan persan la ikraha fid tidak ada faktaan di dalam agama saya hanya mengingatkan bahwa ardullahu wasi'ah bumi Allah ini luas dan dan kaidah agama mengatakan man taraka sya'an lillahi awwadallahu khairam barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan berikan hal yang lebih baik dan hadirin Nabi Rahmatya oleh Allah yang memerintahkan kita berjenggot adalah zat yang memberikan kita oksigen dan kita sudah hitung oksigen sehari berapa juta Saya masih ingat? 186 juta kurang lebih siapa? jadi kalau misalnya ada orang yang minta kita cukur jenggot bilang ini adalah perintah roh saya dan roh saya memberikan saya untuk oksigen 186 juta. Anda berani bayar berapa saya? Gitu. Anda berani bayar berapa? Sehingga saya syukur. Anda berani bayar saya 200 juta enggak sehari? Itu baru masalah oksigen. Kita perferan aja deh. Ini kan kenapa kita takut kehilangan pekerjaan? Karena kita tahu angkanya betah. Sekarang Allah kurang kasih angka apa kepada kita? Itu baru oksigen. Belum yang lain, belum jantung kita. Sebelum ginjal kita Ini yang perlu kita cakap Kalau seluruh umat islam tegas Tidak akan berani mereka membuat peraturan seperti itu Yang jadi masalah kita gak tegas Makanya kita diperbudak oleh manusia Dihinakan oleh manusia Coba kita tegas Tidak ada yang berani seperti itu Dan apa hubungannya Jenggot dengan integritas itu apa hubungannya Jenggot dengan kualitas Dan etos kerja apa hubungannya Gak ada hubungannya sama sekali Kenapa masyarakat bisa menerima beberapa publik figur, artis berjenggot, tapi nggak bisa menerima seorang muslim yang berjenggot yang mengamalkan agamanya? Ini kan aneh, ini nggak fair. Oleh karena itu hadirin sekalian, silakan buka dalam buku manapun ini adalah sebuah ini adalah sebuah syariat yang diamini oleh seluruh Nabi dan Rasul. Coba diskusi dengan. Uh, Diskusikan dan kasih masukan kepada atasan kita Apalagi kalau atasan kita seorang muslim Ingatkan dia kepada akhirat Takut kepada Allah ketika membuat kebijakan Untuk menghilangkan syariat para nabi dan rasul Assalamualaikumussalam Saya seorang pemuda Dan sudah tujuh bulan menganggur karena belum dapat pekerjaan dan sekarang saya mengharapkan mendapatkan pekerjaan karena saya ingin membantu orang tua saya karena kakak saya yang membantu orang tua saya terus, apakah saya termasuk bersaing dunia dengan kakak saya Tuhan Ustadz Bapak Iyatuh terima kasih atas peran, jawabannya tidak karena men uh, men menafkai orang tua termasuk biru walidein, dan biru walidein adalah kunci surga, ini adalah sebuah orientasi akhirat ini adalah orientasi Akhir, asalnya kita mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama, yang kedua Sekali lagi Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Asal kita punya Kita punya Keikhlasan dan benar-benar Ikhtiar, kita optimal Mencari pekerjaan, pasti dapat Pekerjaan, hidup di Jakarta Semua bisa jadi duit Di kota ini asal enggak gengsi, enggak malu. Beratusan restoran itu setiap eh, sedang mencari misalnya tukang cuci piring buat mereka. Nah, itu kan pekerjaan. So, artinya kenapa harus malu kalau itu halal? Atau kita buat usaha dari kecil, semua bisa jadi pekerjaan, semua bisa menghasilkan kok. Ini Jakarta. Semua bisa jadi uang. Asal kita mengamalkan sabda Nabi saw, laqun tum tawakalu na allahhi hapa tawakulih laul zakumu. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sejati, maka Allah akan berikan kalian rizki. Kama yeruzutu terh... payra, sebagaimana Allah memberikan seekor burung rizkinya. Cakdulhimasa. Si burung itu keluar dari sarangnya pada pagi hari cuaca buruk di tanah lalu ia pulang pada saat sore hari dalam kondisi teruk hanya dan kalau nggak bisa di Jakarta bisa di tempat lain banyak pintu resing besar sebesar besarnya seharusnya yang susah itu akhirat dunia seharusnya tidak susah untuk bisa mendapatkan dunia kita kan enggak harus menguasai seluruh bidang cukup satu bidang asal kita tekuni, kita pelajari maka kita akan sukses di dunia. Antum contoh dalam bidang kuliner, yang penting antum jago buat mie ayam aja. Udah lupakan ketoprak, lupakan gado-gado, lupakan tahu gejrot, antum fokus di mie ayam. Antum riset, antum pelajari dan biayam antum enak. Itu omsetnya sehari itu jutaan di Jakarta. Jadi untuk mendapatkan dunia. Nggak perlu perlu semua bidang antum kuasai itu nggak perlu. Nggak perlu antum jadi fisikawan. Jago kimia. enggak, Atau fokuskan satu bidang. Makanya kan kritikus pendidikan. Itu mengkritik kurikulum di Indonesia itu kenapa? Karena terlalu banyak. Nggak Nggak fokus padahal untuk dapatkan buddha cuma fokus untuk satu antum gak perlu jago 20 bahasa asing antum yang penting jago bahasa spanyol aja antum dipakai orang di jakarta antum gak bisa bahasa jawa gak bisa, sunda gak bisa batak gak bisa manado gak bisa, inggris gak bisa mandarin gak bisa, prancis gak bisa tapi spanyol antum cacistus antum dipakai orang, iya apa tidak iya, jadi Pasti ada jalan, masa enggak ada jalan sih? Hey, Kusbat alim itu berapa bulan? Untuk untuk bisa survive di dunia itu enggak harus pakar semua bidang, asal mau aja, terus mau kerja keras, jadi. Ini yang perlu kita camkan, wallahu a'lam. Cukup ya hadirin sekalian ya. Ia ya, nak pulang-pulang kita kalau begini. Karena ini, sudah cinta akhirat. Lupa. Lupa waktu. Jadi kita harus mengingatkan badan Antum juga punya hak. Mata Antum punya hak. Tubuh Antum punya hak. Istri Antum sudah menunggu di rumah. Maka kita harus menunaikan hak. Kita masing-masing. Ini saya yang bisa disampaikan. subhana rabbil alamin inna ilayhi arja'un assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat pada saat ini atas ilmu pengetahuan